Selamat siang Pak Agus Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Ya komentar saya ya mungkin itu dikorupsi gitu. Jadi, Terima kasih Terima kasih Pak Agus Siang Ibu Vita Selamat siang Ya s i l a k a n Ibu、uh, Menurut saya、uh, itu pasti tidak jelas ya Baru BPK saja sudah、um, Seperti itu Mungkin lebih baik KPK turun tangan juga ya Itu aja Pak terima kasih Terima kasih Ibu Vita k a l a u Pak Iskandar Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. k o m e n t a y a itu perlu ada audit investigasi, Pak, atau spesial audit. Itu saja, Pak Iskandar. Iya, dan kalau dari hasil ini investigasi atau spesial audit nanti ditunggu ya. d a n y a indikasi k o r u p s i ditindak atau ditindak lagi oleh KPK. Siapa? Terima kasih, Pak Iskandar. Ya, ya. baik, Pak. Ya, ya. sudah ada Bapak Arifin. Siang, Pak Arifin.、Uh, Pak, s a y a kira itu. Mungkin laporannya itu terus l a n g s n g sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya menurut saya ya. Harus di-audit r e ulang, kalau perlu ya BPK masuk, KPK masuk, baru kita tahu itu benar apa enggak. Karena kalau dari hasil audit aja sudah sebegitu rendahnya apalagi, s e kira itu unsur, unsur kecurangannya terlalu banyak itu. Itu aja, makasih. s e l a m sore Pak a l i silahkan. Iya, saya dengarnya tuh sangat prihatin ya Mestinya departemen yang menjunjung tinggi moral Yang urus、e, masalah agama Mestinya punya dedikasi yang tinggi t e i kita s y a n g tinggi Tapi kelihatannya n i banyak yang disalahgunakan Sangat prihatin ya Terima kasih Bu Selamat sore Silahkan Memang kalau departemen agama itu Sarang korupsi juga itu マザラ、マザラ、ハ<ペ>ートボディ、とぷん、ディジョル、ブリケン、マデホコミャ、パデディエラン、タホコメト、ミノコケト、ハラン、ラベ、アマディ、ディジョル、ブリケン、ディアラコメン、マナー、ロジュー、ディジョル。